Terima kasih sudah mengundang saya ikut memeriahkan di acara mempelai berdua. Tidak lupa saya ucapkan semoga cepat mempunyai momongan. Lagu ini sering banget saya nyanyikan di Indosiar ya. Yuk. Uh. Jag är inte